Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin al ja'ala al-Qur'ana imaman Lilmud imaman wa hutal lil muttaqin wa sallatu wassalamu ala ar rasul al karimi imami ahli al taqwa qail al taqwa huna fa ashara ila sadrihi wa ala alihi al mutahharina wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ila yawmiddin Allahumma ya Rabbana Ij'alna minal muttaqin Allahumma ya Rabbana Ukhshurna ma'azumratil muttaqin Wa tahta liwai imamil muttaqin Allahumma ya Rabbana Rizukna tawbata qabla al-mawut Wa shahadata inda al-mawut Wa al-jannata al-mawut Amma ba'du Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat Dan juga para pendengar Dimanapun anda berada Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat Menuntut ilmu Di zaman seperti ini Di malam ini Karena malam ahad ini adalah malam hari rayanya hawa nafsu dan syaitan sebab banyak orang yang bekerja sepe minggu penuh ternyata hanya ingin mengumpulkan uang untuk bermaksiat di malam ini malam ahad tapi kalau sudah namanya taufik hidayah dari Allah diberikan kepada seorang hamba maka tidak akan orang tersebut tergoda seindah, semewah gemerlap cara hidup maka selagi orang itu masih di bawah pembimbingan Allah ia akan selamat dan kadang memang unik Kita pernah Punya satu seorang sahabat Karena Allah pengen mengangkat dari keluarga tersebut Ia adalah Dari keluarga yang bermacam-macam Dari Jawa Timur Punya kakak Pemain musik Dan lumayan masyhur ya saat itu Kemudian saudari perempuannya Juga bergabung dalam sebuah klub Atau grup musik juga yang berbeda Kemudian dia punya saudara yang semuanya adalah tidak Tidak baik, dia berlima lima bersaudara Tapi karena Allah ingin mengangkat Sungguh itu kuasa Allah dan kita rindu pilihan Allah semacam ini. Allah ya cita biileehi majasya. Allah ingin mengangkat seseorang itu atas kehendak Allah. Tiba-tiba Allah mengangkat salah satu dari orang tersebut dari keluarga tersebut diberi kecenderungan untuk menuntut ilmu. Uh, kalau tradisi orang soleh itu kalau ahli ilmu itu dihormati melebihi dari yang lainnya. Kalau masuk rumahnya akan diberi makan yang baik atau mungkin dikirim ke tempatnya atau mohon maaf ya memberikan fasilitas termasuk dalam hal ini adalah anak-anak yang lagi nyantri fasilitas pesantren dan sebagainya itu tidak lain memuliakan ahli ilmu dan yakinlah bahwasanya Allah akan memberi di dunia sebelum di akhirat karena kalau ada orang membantu misalnya sebuah madrasah dengan uang yang banyak ia keluarkan tujuannya apa? Karena ia cinta. Kalau tidak, ngapai ini ia memberi pesantren. Ia menyumbang ke pesantren. Karena ia cinta. Untuk apa dia memberi? Kalau bukan karena cinta, dan itu Allah nilai. Dan setelah Allah menilai, nanti Allah akan mengirim salah satu dari keturunannya atau anaknya, maka ia orang apa? Salah satu dari keluarganya nanti akan menjadi ahli ilmu. Dan itu yang akan mengangkat, akan mengangkat orang tuanya akan menjadikan orang tua itu mendapat syafaat, karena ada riwayat anak itu bisa memberi syafaat kepada orang tua yaitu anak yang baik, ayan anak yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita budayakan untuk nah mencintai para tullabul ilmi, para santri-santri kemudian lain lebih dari itu bahwa orang juga tidak boleh putus asa ya Kadang kita untuk menjadi baik itu putus asa. Ah. Saya sudah terlanjur jahat jelek ini mau apa? Sehingga minder datang ke masjid, datang ke tempat yang mulia jadi minder. Tidak. Tidak boleh seperti itu. Sejelek apapun kita, kita berhadapan dengan Zat yang Maha Suci dan Maha Mulia. Sebab ada orang seperti itu, kalau sudah terlanjur tidak baik putus asa. Ya sudahlah lah, tidak mungkin lah keluar dari keluarga aku orang benar mau baik, ah malu gengsi jauh dari masjid benar-benar masuk ahli neraka semuanya nanti Jadi tetap tidak boleh putus asa Kalau kita ingin tahu siapa orang yang paling jahat di dunia adalah Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam kan Bagaimana beliau adalah dengan kesombongannya, kejahatannya ingin bunuh Nabi Muhammad, keras hatinya tidak pernah santun dengan anaknya anak perempuannya, kalau punya anak perempuan orang Arab kan marah lalu langsung dikubur hidup-hidupnya. Suatu ketika Sayyidina Umar ibn Khattab ini rupanya karena sering bepergian jauh perang dan berdagang hingga pulang itu kok menemukan anak kecil sudah mulai bisa, bisa bertutur kata menemukan seorang anak gadis yang mulai bisa ngomong lalu Sayyidina Umar bertanya ini siapa? Istri Sayyidina Umar tidak bisa berbohong dan berkata itu anak kita. Sayyidina Umar belum masuk Islam waktu itu. Karena melihat anaknya anak perempuan Sayyidina Umar marah mukanya merah kemudian sang anak itu dibonceng, anak iya-iya saja tidak pernah ketemu bapaknya dibonceng bapaknya alangkah senangnya dia dibawa ke tengah padang pasir Setelah itu Sayyidina Umar menggali tanah dalam-dalam Setelah Sayyidina Umar menggali tanah dalam-dalam Naik ke atas dan jenggot Sayyidina Umar penuh dengan debu dan tanah Anak yang semulai tadi dibonceng bapaknya ini merasa bahasanya Jenggot abahnya itu kotor perlu ia untuk membersihkannya Kemudian menyeru kepada sang bapak, abah, abah sini abah Ada apa nak? sini abah Kemudian Sayyidina Umar itu merunduk, sang anak itu membersihkan jenggotnya Setelah jenggot bersih Sang anak dipegang dan dimasukkan ke liang lahat tidak tersentuh hatinya dengan perbuatan baik anaknya Lihat, orang yang wataknya keras kayak begitu tapi di saat mendengar Al-Qur'an dari adik beliau tiba-tiba bisa bersyahadat Jadi jangan ada yang putus asa, tidak ada watak yang tidak berubah watak yang bisa berubah, jangan ngomong begitu Kita juga pernah punya teman Waktu masih di Bangil itu, kerasnya luar biasa. Guru itu kewalahan. Ya mungkin karena watak itulah. Jadi keras luar biasa. Dia privat dengan kita. Privat membaca kecilan kita itu sampai dia itu pergi ke Hadramaut. Sampai di Hadramaut itu kita heran, benerkah ini orang yang dulu? Benarkah ini orang yang dulu? lembut, ngalah, kejatuhan ketumpahan kopi, kalau ada orang bagi kopi itu enggak marah, coba di Indonesia dipukul tuh orang. Tapi Masya Allah berubah luar biasa, hingga sampai pulang ke rumah ke Indonesia, sekarang juga menjadi da'i di daerah Jawa Timur sana. Lain ini artinya bisa berubah, jangan mengatakan watak itu tidak bisa berubah, itu kan orang putus asa, sering mendengar Al-Quran, itu adalah melembutkan hati watak kayak apapun insya Allah bisa lembut percaya bahwasanya Allah bisa merubah kadang-kadang kita dihadapkan dengan watak keras suami, watak keras istri, watak keras bapak, watak keras teman ah sudah watak gimana bisa berubah tidak, watak bisa berubah Sayyidina Umar wataknya lebih keras tidak ada orang yang hari ini lebih keras wataknya dari Sayyidina Umar ternyata Sayyidina Umar bisa berubah nah kalau sudah hati seperti itu kita itu hati meyakini bahawa tak bisa berubah dengan usaha kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah sebab Allah sudah berjanji Allah yahdi ilaihi may yunib manaidnya ustaz Allah yajtabi ilaihi may, may Allah Allah itu akan memberi hidayah itu tiba-tiba saja Orang bergelimang dalam kenistaan, kemaksiatan, tiba-tiba ada yang diangkat Ini cara hidayah Hidayah satu lagi dicari وَيَحْتِ إِلَيْهِ مَيُّنِيبَ Allah akan memberikan petunjuk orang yang berusaha Nah ini, jadi hidayah itu ada dua cara dikirim oleh Allah Tapi ada sisi lain boleh kita cari Kalau dikirim saja kacau ya, bingung kita Ya kalau dikirim, kalau tidak bagaimana ini Tapi ternyata Allah yang Maha Kasih mampu mempunyai kesempatan Yang berusaha dikasih Wayyahi ilaihi mayyunib orang berusaha enggak benar dia. Sudah enggak benar goblok bebel enggak karuk-karuan pengin berusaha ngaji. ngaji pun masih malu-malu misalnya. Tapi karena dia berusaha, Allah akan memberi. Wayyahi ilaihi mayyunib, Allah akan memberinya hidayah kepada orang tersebut. Jadi jangan ada yang putus asa. Kita ingat kemarin saudara kita yang berkata, "Istri saya tidak pakai kerudung di belakang." Oh, hebat ini. Enggak bisa masuk. Oh, luar biasa ini. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semoga hal malam ini juga hadir beliau, lihat ini adalah nikmat. jadi jangan sampai mengatakan ah susah istriku gak bisa benar biarin datang gak pakai kerudung dulu gak apa-apa jangan dikatakan hadir majelis kok gak pakai kerudung, biarkan saja nanti kalau sudah masuk majelis dapat doanya para malaikat, para jamaah berubah minta kerudung sendiri nanti insya Allah biarkan datang semuanya yang penting dapat rahmat yang diturunkan Allah Allah di majelis ini itu adalah sebuah kemuliaan dan itu membuka yang namanya ketakwaan dan setelah itu orang akan mendapatkan ketakwaan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam makna orang itu baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia baik kita akan melanjutkan itu saja mukaddimah jangan sampai kita itu putus asa ya untuk membangun rumah tangga kita keluarga kita harus menjadi lebih baik Allah itu kan maha khasaya ada orang yang mengatakan waktu itu zaman ada seorang alim wali besar itu direndahkan sudahlah kamu tidak usah macam-macam enggak -macam. akan kamu bisa menjadi kutub seperti sayyidina al-faqih muqaddam ada seorang dari sayyid kalau tidak salah imam haddat atau siapa ndak mungkin kamu bisa sayyidina al-faqih muqaddam Akhirnya dijawab oleh Imam Haddad atau yang lainnya Dengan bahasa, siapa yang memberikan kebesaran Sayyidina Al-Faqih Muqaddam? Seorang alim, wali besar Dijawab, Allah Siapa yang mengangkat wilayah, memberi wilayah kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam? Allah Siapa memuliakan membeliakan Sayyidina Al-Faqih Muqaddam? Allah Tuhan kita sama kan? Dengan Tuhannya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Iya Artinya apa? Mungkin sekali Allah memberikan kemuliaan kepada selain Sayyidina al-Fakim Qaddam, muncullah Imam Haddad yang kita baca wiridnya setiap saat itu. Ini adalah kemuliaan, bisa diberikan kepada anda, kepada siapa saja yang benar-benar rindu kepada kemuliaan. Tapi syaratnya kita harus sambung dengan orang yang dimuliakan oleh Allah, muliakan Sayyidina imam Haddad agar anda mendapatkan madad, agar anda mendapatkan rohaniat, agar anda mendapatkan kemuliaan seperti yang didapat oleh Imam Haddad. Anda muliakan Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, Anda muliakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Anda muliakan Syekh Bahauddin anak naqsyah Bhandi Anda muliakan orang-orang Syekh Ahmad Ar-Rifa'i, Syekh Ahmad Al-Badawi, Anda muliakan orang-orang soleh itu Maka disitulah nanti Allah akan juga menurunkan madat seperti yang diturunkan kepada mereka untuk anda Dan Ini harus sambung, karena mereka kekasih Allah Selagi yang mencintai kekasih Allah, maka oleh Allah akan diikutkan kepada mereka bersama kekasih-kekasih Allah tersebut. Baik kita akan lanjutkan membaca kitab Minhajul Abidin. Kita sampai kepada falamma faraha min. Kemarin ada di dalam kita menuju jalan Allah ingin menjadi ahli ibadah waktu ibu para bapak ngaji waktu ingin menuntut ilmu, atau waktu beribadah, ini kadang-kadang ada godaan-godaan ya, godaan-godaan itu berkenaan dengan musibah, kadang-kadang dengan musibah itu kan menjadi mandek ibadah kita itu. Atau kadang-kadang merasa tidak puas dengan ketentuan Allah ini kok masih saja saya ini kok toko nggak laku-laku padahal saya ngaji terus ya ini duit kok masih sering kurang, utang kok gak beres-beres padahal kayaknya saya ngaji terus tahajud jalan ya ada godaan-godaan itu maka ini caranya harus benar-benar ya kita harus sabar kalau kita mendapatkan musibah kita latih dengan kesabaran kalau mendapatkan ketentuan dari Allah yang kurang enak kita harus ridho Allah yang menentukan itu semua diberi penyakit ridho semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, itu kan permintaan kita akan tapi ada seseorang sakit ini sakit itu kurang ini kurang itu maka bagaimana kita menyikapi kekurangan tersebut ketahuilah bahwa itu adalah dengan kita bersabar dan rima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita kita rendungi kemarin sudah kita beri rendungan kalau Allah menurunkan musibah kepada seorang hamba yang beriman itu bukan sesungguhnya musibah orang yang mendapatkan musibah Selagi dia adalah ahli iman, maka ini cara pandang yang harus kita pakai Untuk melihat orang lain atau mengukur diri kita sendiri Kita jangan melihat orang lain dengan mata menghinakan, kasihan itu kena bencana alam dasar, banyak dosa semua itu orang Jogja Loh, loh, loh Orang mana lagi? Su'aw, uh, orang Aceh, dasar, ahli maksyat semuanya Tidak diperkenankan kita yang semacam itu Kalau ada orang tertimpa musibah bagaimana kalau kita melihat mereka kita melihat mereka dengan kacamata iman kenal Allah yaitu tidak ada musibah yang diturunkan oleh Allah kepada ahli iman kecuali itu adalah salah satu dari tiga hal seperti yang disebut oleh Rasulullah yang pertama adalah karena Allah ingin menghapus dosanya Allah sayang cinta kepada hamba tersebut karena Allah tidak ingin menyiksa di akhirat sebab siksa akhirat itu lebih pedih maka oleh Allah didahulukan dibersihkan itu dikasih itu musibah atau mungkin dia adalah orang saleh ahli ibadah Masya Allah hampir tidak pernah punya dosa tapi kok masih mendapatkan musibah dari Allah Ketahuilah. Itu karena Allah ingin mengangkat derajat, Allah melihat ini hambaku mau aku letakkan di surga tertinggi, kok amalnya masih kurang nih ya Aku beri musibah, Rah, ingin diangkat oleh Allah Subhanahu SWT Yang ketiga adalah karena Allah ingin memberikan tabungan pahala ini, aku cinta kepada hambaku ini, tapi kok kurang banyak ibadah ini Aku ingin memberi pahala ini, pahala ini, pahala ini, ya sudah aku beri seksa, aku beri huku, aku beri musibah di dunia Maka setelah itu Allah akan memberikan pahala yang banyak Enggak pakai sedekah, enggak pakai sholat malam, enggak pakai dia melakukan amal-amal ibadah Tapi oleh Allah diberi musibah karena Allah ingin memberikan pahala Nanti di saat di surga bingung ini pahala apa ya Allah Ini pahala kesabaranmu dulu waktu aku beri musibah, ini pahala kesabaranmu dan sudah dijanjikan oleh Allah kalau pahala sabar ini Allah yang akan hitung, tak pakai hitung-hitungan. Sebab semua amal baik itu kan sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat kan. Tapi kalau sudah sabar itu Allah yang akan memberi. Minta apa kamu? Ya ini. Jadi ahli iman enggak ada. Maka jangan suudon kalau ada orang ketimpa musibah di sana. Kalau untuk kita, iya. Kenapa kita diuji oleh Allah dengan musibah? Bukan mengatakan karena kita banyak dosa. Ini koreksi. Tidak usah mengatakan, Ya Allah aku salah apa hingga kau seksa eh, Memangnya kamu tidak punya salah Ada orang begitu, Ya Allah ini salah apa kau sampai kau hukum aku dengan ini Maksum kamu itu ya, tidak pernah punya dosa gak Ada orang sering itu Seolah-olah dia adalah nabi tidak pernah berdosa Sehingga waktu dia mendapatkan musibah ngomong, Ya Allah Dosa apa hingga aku kau seksa kau hukum seperti ini Dosamu banyak, bak. kan begitu ya Dosa kita ini banyak Sholat kadang-kadang ade, Allah ngalor ngitur pikirannya kok pejadanganku belum laku-laku niya. Kadang-kadang ustadznya mikir ceramah apa aku nanti. Ah macam-macam itu, kita mau mengatakan tidak punya dosa banyak dosa. Ya, maka itulah yang harus kita jadikan ukuran. Makanya ni sudah ada sabar, ridho dengan ketentuan Allah. Karena ketentuan Allah selagi untuk ahli iman itu adalah kemuliaan semuanya. Gak ada Allah menghinakan ahli iman. Nah, setelah kita sampai di situ, walamafarrahmin kota iha. Setelah kita itu berusaha untuk memahamkan diri kita sendiri, menyadarkan hati kita atas musibah yang kita dapat sehingga kita bisa sabar menerima ketentuan Allah sehingga kita bisa ridho, walamafarrahmin kota iha. Setelah kita sampai kepada itu semua kita pangkas godaan-godaan itu. Waada ila kustin ibadati kemudian ingin berusaha setelah bisa sabar ridho dengan ketentuan Allah lalu ingin beribadah nadhara ia baru melihat orang tersebut fa nafsu ternyata jiwanya itu fatiratun ya jiwanya itu adalah jiwa yang lemah fatiratun dia itu ingin maksudnya melakukan pekerjaan enggak sungguh-sungguh pengin putus-putus ya setelah itu apa apa dhaifatun lemah jiwanya itu lemah keslah, males ya. males, lemah la tansyatu, tidak pernah giat la tansyatu, tidak mah mau giat untuk apa? wa la tambaitu li khairin, tidak pernah ada semangat untuk berbuat baik Dia menemukan dirinya itu fatiratun doai fatun fatiratun itu adalah kalau berjalan itu kayak terputus-putus maksudnya apa jalannya mau kadang-kadang ah males-malesan lah lambat gitu loh lambat fatiratun itu adalah lambat doai fatun lemah kasla males latan syad nggak pernah semangat wala tanba'i tidak pernah bangkit untuk melakukan kebaikan. Kama yahiku seperti yang semestinya, wayembahi dan yang, uh, yang seharusnya dilakukan, wayembahi dan sepertinya saya ia lakukan. Maksudnya apa? Ia ingin melakukan ibadah. Sudah, ia putus. Saya harus sabar. Faham bahwasanya kekurangan ini adalah ketentuan dari Allah. Baik, aku akan tetap pergi ke masjid, tetap aku ibadah. Tapi ternyata di saat ibadah itu masih belum semangat. Ah, Malas enggak semangat jalannya pun aduh menunjukkan kalau orang ini enggak akan gak rindu kepada Allah Subhanahu wa taala inna ma mailuha akan tapi kecenderungan hawa nafsunya tadi, abadan selamanya ila ghoflatin malas-malasan ia paham sudah bahwa harus sabar ini ketentuan dari Allah ini adalah pilihan Allah dari untuknya tapi ternyata dia masih kadang malas-malas berangkat ke masjid pun sampai di masjid ngobrol ntar dulu lah atau berangkatnya malas-malasan pengangguran Warahatin enak-enakan saja. Wabatolatin orang yang enggak mau berkembang, macet. Ibadahnya itu itu saja, enggak mau berkembang. Bala sharin, wafudulen, wabaliyatin, wajahalatin. Bahkan kecenderungannya itu ya, aku faham ini ketentuan dari Allah. Tapi aku masih malas. Ah lebih enak nonton sinetron saja, ya hiburan. Nana ilah sharin kepada kejelekan. Ya ngerti ketentuan Allah, sabar gak, gak pernah nuntut di saat dia diberi kefakiran harus sabar pak ya, iya ini kan dari Allah iya ke masjid pak ya, ntar lah senetronnya bagus nih kata istrinya besok kan ada lagi, tapi ini lagi rame-ramenya nih kalah lagi ya, lebih senang untuk buat pola macet mandek lah kayak begini bagaimana ini? fudul lebih melakukan fudul itu tidak sampai haram tapi enggak ada perlunya kalau syar jelek fudul ngerumpi yang enggak haram ya ada ngerumpi haram ya waktu ceritain alis temennya sama listrik tetangganya itu kan ngerumpi yang haram ya ada ngerumpi yang gak haram ya cuman ngomong gimana, oh mobilnya beli baru ya iya itu tapi kan banyak perlunya, gak ada perlunya itu banyak ngomong begitu wabali yatin lebih senang membicarakan sesuatu bali yatin balak artinya sesuatu yang berbahaya untuknya hal ini bisa saja menggunjing wajahalatin ngomong yang bodoh, dia gak ngerti apa-apa ngomong oh, bicara politik luar negeri segala macam ini pemerintah wakaya ini, gak pernah ngerti dia ya enggak tahu apa ini kasus korupsi segala macam wah macam-macam ya komentarannya ribut sampai kadang-kadang sampai ant teman-teman itu nanti kan gara-gara ngomentari urusan orang korupsi ya ini adalah berbicara sesuatu yang tidak ada pentingnya sementara dia tidak punya ilmu enggak ngerti ahlinya ngaji saja sudah yuk bismillah atau zikir fa ta jamaaha hauna ila saikin yasukha ila alkhair kalau anda menemukan kata ibang Wazali dirimu seperti itu, kamu mengerti dunia jangan terlalu banyak didekati. Kamu mengerti bahasanya bencana itu harus kita tanggapi atau kita terima dengan kesabaran. Kekurangan harus begitu. Setelah itu, kok tiba-tiba malas-malas? Fahta maka butuh orang tersebut maha dengan hawa nafsu yang seperti itu. Hauna dalam keadaan begini kok malas masih? Ihtaja dia butuh ilahsa ikin kepada penggiring. Saya sopir, pendorong, penggiring. Ya yang akan menggiringnya ilalakhir kepada kebaikan, wetawati dan ketaatan. Wahyunas situha, oin wa situha lalu dan kia perlu penggiring yang mencambuk, yang menggiatkan dia. Nah, kalau kita menemukan diri kita. Pokoknya buku ini intinya akan menjadikan kita tu ahli ibadah. Suruh koreksi. Mungkin ada yang seperti yang diceritakan Imam Ghazali tadi ya. Ngerti ini takdir dari Allah, enggak pernah nuntut pada suaminya, baik Suamiku ya sabar bang, enggak apa-apa, ngerti Abang harus sabar, cari duit yang penting kan halal bang Ya ngerti, tapi ngaji males kan masih ada ya Nah ini, kalau begitu bagaimana? Inilah kata Imam Ghazali, harus jadi ahli ibadah nih, sampai bagaimana? وَزَاجِرُونْ يَزْجُرُهَ Harus ada sesuatu yang menghalangi, zajirun yang meng menghalangi, menghentikan Anis syari dari berbuat jahat. Wal maksiat maksiat. Wa anhu dan yang bisa memutus dari kemaksiatan tersebut, dari kejahatan tersebut. Apa itu? Kira-kira apa? Tahu bahasanya kita harus sabar kami. Tapi kok malas sini? Ibadah malas, semuanya malas. Akhirnya nongtrong di rumah. Kalau tidak nonton, ya sudah jalan-jalan aja. Ya biarpun berdua itu nikmat katanya. Berdua dengan suami yuk beli makanan di luar. Padahal kalau ngaji kan juga nikmat kalau mau di dijalani ya. Akhirnya iseng muter pulang. Dilakukan sesuatu yang enggak penting ya. Maka di situ perlu yang namanya zajir juga, yang menghalangi jangan sampai maksiat, jangan sampai ngerumpi yang haram. Jangan sampai malas dalam ibadah. Apa itu Wahroja'u wal khawfu, yaitu ar-raja'u harapan, wal khawfu dan rasa takut. Nah, yang perlu disuburkan di hatinya adalah harapan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan apa? Di saat kita berbuat baik, Allah akan memberikan pahala. Kita bisa kalau kita sholat duha nanti ada Allah akan memberikan kita pahala. Sholat puasa-puasa senen kemis pun begitu. Jadi kita harus mencari mungkin bahasa lain kita sering membaca fadha'ilul a'mal. Hal-hal yang membangkitkan kita untuk beramal. Itu ada harapan dan Allah Maha Pengasih ketawilah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi Rahmat asalkan kita nyerah kepada Allah, Allah akan menolong kepada kita tapi tidak boleh hanya sebatas itu saja, harus ada khauf, rasa takut sebab kalau hanya mempercayai Allah Maha Kasih sayang bisa saja kurang ajar nih Allah Maha Pengampun kan sudah kalau bukan, pengampunan, kalau bukan karena dosa-dosa kita maka sifat pengampunan Allah tidak tampak ini kan kurang ajar nanti sehingga ada orang mempercayai Allah sebagai zat yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih dia lupa bahasanya, Allah juga maha penyiksa kalau orang itu kurang ajar. Maka ada keseimbangan antara harap-harap cemas. Cemas kalau ternyata kita masuk neraka Allah, harap itu adalah dengan pengharapan Allah akan memberikan kepada kita nikmat. Jadi ini harus ada imbang, kalau tidak seimbang orang tidak sempurna. Coba orang hanya takut, takut bisa putus asa, aduh dosaku sudah banyak kemarin begini, begini, begini, akhirnya putus asa atau orang gak pernah takut kepada Allah lihat, ngaji iya, tahajud iya, senan gemis iya, ngerebut waris saudaranya loh bagaimana ini karena dia hanya dipacu oleh rasa ibadah saja rojak saja harap dari Allah, rasa takut belum tumbuh di dalam hatinya maka harus ada keseimbangan, rasa takut ada diiringi dengan rasa harapan kepada Allah, sebab kalau rasa takut saja yang dihadirkan di hati putus asa orang takut Allah maha menyiksa, aduh kemarin aku melakukan dosa ini, aduh habis aduh orang sejelek kayak aku, maka masa aku bisa diampuni oleh Allah, karena gak tahu kalau Allah maha pengampun dikasih pemacu, Allah maha pengampun, ayo balik Akhirnya kembali menjadi orang baik, maka tidak boleh orang putus asa. Atau sebaliknya ya, orang hanya berbuat baik saja, tapi ternyata dia ada rasa takut. Ini ada contoh, orang berbuat baik akan tapi sisi lain juga, juga berbuat maksiat. Ada, bahkan barangkali dia naik sepeda motor dari hasil maksiat, beli bensin hasil nyopet untuk ngaji. Atau ngambil duit orang lain untuk mengaji, ada. Beli buku banyak berjelit-jelit dari duit yang haram atau mungkin bangun masjid dengan cara yang haram. Dia hanya dipacu oleh semangat untuk beribadah saja tapi tidak tertanam di dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah satu sisi orang yang pengin malas-malesan itu akan bangkit. Ayo, bangkit. Bahalannya besar menuntut ilmu, bahalannya gede. Ayo Manzalah torikan yalta misufiha ilman shalallahu ala torikan ilal jan yang nuntut ilmu yang menuju jalan ilmu menuju jalan surga. Allah menggampangkan jalannya ke surga. masya Allah. malaikat membentangkan sayapnya tanda ridho maksudnya didoakan para malaikat semua kehidupan bahkan kehidupan di langit mengmohonkan ampun ini bersemangat menuntut ilmu Allah menurunkan rahmat agar bersemangat. Tapi ternyata tidak cukup di situ saja. Kalau orang hanya begitu-begitu saja, lupa tentang ancamannya. Awas punya ilmu, kalau tidak kau amalkan nanti neraka mu paling dalam. Awas ilmu mu jika kau tidak kau amalkan ini yang diancam oleh Rasulullah. Ultima beri jamin minar. Nanti dihindarin neraka mulutnya itu akan dikeluh, akan dikakang, dibuatkan pelak apa? Apa? Kalau kuda itu? apa ya, ini bahasa Indonesianya lemah ini, atau karena begitu melaratnya bahasa Indonesia yang mengucapkan Lijam, bahasa Arabnya Lijam, jadi kalau ada kuda itu kan di dalam mulutnya itu dikasih besi, bukan roti, besi lah ya besi nanti diikat itu apa namanya itu, ya sudah, kalau dalam, uh, ya sudah itu saja, sudah nanti pulang masing-masing paham -masing, ya, tanyakan kepada kuda nanti apa itu namanya, nah itu itu nanti di neraka itu. Kalau orang punya ilmu tidak mengamalkan itu. Masa segini banyak orang tidak bisa bahasa Indonesia. <laughs> ha? Baik, dimaafkan insyaAllah. Tidak dikisap oleh Allah, tidak apa-apa insyaAllah. Kalau tidak tahu siapa nabimu baru berbahaya ini. Kalau cuma tidak tahu apa yang di mulutnya kuda itu tidak apa-apa. Ya sudah, namanya Lijam, saja. berubah bahasa Arab. Lijam, ah, kita buat bahasa baru. Lijam itu pokoknya besi yang ada di situ. Ya, Lai itu orang punya ilmu. Lai, coba kalau orang hanya dipacu Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayati mengingatkan awas, setan itu sering menghembuskan hadis-hadis Nabi yang memacu tolabul ilmi. Nuntut ilmu, nuntut ilmu. Tapi oleh setan ditutup ancaman-ancaman orang yang punya ilmu. Lai ini setan pinter sehingga orang rajin menuntut ilmu ah, tak tahunya niatnya jelek ya akhirnya menjadi mencari ilmu untuk dunia mencari ilmu untuk sombong dan itu adalah ulama yang paling berada di dalam neraka paling dalam yang pernah dilihat Nabi Muhammad waktu Isra' Me'rad jadi ternyata harus ada keseimbangan pemacu iya, awas wanti-wanti ancaman ini imbang baru nanti, ini perlu pertama kita tidak boleh sampai putus asa karena merasa banyak dosa pacu, awas Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, bangkit Disamping samping bangit ingat ada dosa ya jangan sampai ibadah dengan dosa. Nah ini perlu dihadirkan ini. Faraju al-dimi, faraju maka pengharapan di sini maknanya faraju mengharap fi al-dimi tentang agungnya pahala dari Allah subhanahu wa taala. Wakus nimawwada dan indah bagusnya yang Allah janjikan min anwa'il karamati dari macam-macam kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Wa tadakkuridalika. Maka watadhakkuri faroja'adhim Watadhakkuru dhalika Mengingat itu semua Watadhakkuru dhalika Dan mengingat itu Mengingat besarnya pahala dari Allah Mengingat besarnya janji-janji Allah Terhadap orang yang taat Mengingat itu semua Itu adalah sa'ikun seperti pembimbing Yasukuha yang akan menggiring Faya membiring hawa nafsunya tadi Faya ba'athuha lalu membangkitkan hawa nafsu Alat ta'ati untuk ta'at Diingatkan ayo ibadah ibadah. Wayuharrikuha Dan menggerakkan hawa nafsu apa menggerakkan dirinya Lidhalika untuk berbuat ta'at Wayu nasyiduha dan akan menyemangatkan kepada dirinya sendiri Walkhawfu adapun rasa takut min alimi Iqabilillahi azza wajalla takut atas pedihnya hukuman dari Allah azza mahamul ya wa jalla dan maha agung Allah wasuubati ma dan payahnya mengerik payah itu adalah susahnya menyusahkannya apa yang telah Allah ancamkan min anwa'il ukubati dari bermacam-macam siksaan wal ihanati dan kehinaan jadi, rasa takut akan siksa Allah Macam-macam ancaman dari Allah bagi orang yang melanggarnya Itu adalah Zajirun sebagai pemberhenti, pengekang, pembatas, penghalang Yajjuruha yang akan menghentikannya Menghentikan dirinya tersebut Anil maksyati dari bermaksiat Wayu janibuha dan meyang menjauhkan dirinya Wajudan Nibuha yang akan menjauhkan dari maksiat Wajfuruh dan akan memangkas menghentikan kemaksiatan Andalika kepada Andalika kepada, kepada orang tersebut. Bisa saja Andalika dikembalikan ke orang tersebut. Apa Andalika dari itu semua Wajfuruh dan akan menghentikan dirinya tersebut. Wa yujannibuha dan akan menjauhkan nafsu dirinya Wa yuafturuha dan akan memutuskan dirinya tersebut An dhalika dari segala siksa, kehinaan dan hukuman dari Allah Subhanahu SWT Ini yang disebut fahadiyya aqabatul bawa'ith Ini yang namanya tebing atau titihan yang namanya pembangkit Jadi kita perlu pembangkit jadi mulai dari kita mau beribadah, nanti insya Allah akan kita ulas sebelum masuk di sini dari awal sampai kita bab pembangkit harus pembangkit ini dihadirkan. Enggak cukup pembangkit agar kita ibadah, sekaligus ada bagaimana agar kita takut kepada dosa-dosa Allah, dosa-dosa bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bisshowab. Kita lanjutkan dengan uh, tanya jawab. Insya Allah barangkali termasuk uh, kaum muslimin dan muslimat yang uh, di luar majlis ini yang mengikuti siaran baik yang ada di wilayah Cirebon atau dimanapun Anda berada baik yang ada di saudara-saudara kita yang di Jakarta atau di Korea atau di Jepang karena, karena siaran kita ini diikuti oleh saudara-saudara dari penjuru negeri Semoga mereka bisa ikut dalam menyampaikan pertanyaan atau barangkali ada yang ingin menambahkan ingin menambahkan sesuatu yang kurang yang kami sampaikan atau ada hal yang lebih bermanfaat bisa disampaikan maka dipersilahkan Wallahu'aklam bisawab Syukuran kafir kami aturkan kepada Al-Muqarram Buya Yahya atas membacaan kitab Minhajul Hajul Abidinya acara selanjutnya kita menginjak kepada sesentanya jawab untuk mempermudah tanya jawab ini kami persilahkan tiga penanya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang kami muliakan Bu Yahya ini yang saya mau tanyakan ada orang ya sholat jalan terus ngaji jalan, kerja jalan, terus judi juga jalan ya gimana cara menghilangkan judinya itu gini aja wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat uh Oh ya, ya, ya. Mohon kami diberikan penjelasan Tentang hadis Yang mengatakan Umat Islam terpecah Atau akan terbagi 73 bagian 72 masuk neraka Satunya masuk surga Yang mengitui uh, Rasulullah dan para sahabat Karena kami menemukan Fenomena akhir-akhir ini Bahwa telah menjadi Klaim uh, Salah satu golongan yang mungkin mengaku paling sunnah atau golongan paling selamat, demikian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, minta tolong Pak Giyai tentang, tolong ceritakan tentang siapa itu wahabi dan bagaimana pahamnya kedua tentang apa itu aswaja wajah ahli sunnah wal jamaah ya itu saja wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim ada orang itu tiga macam ya dengan pertanyaan pertama ada yang ngeracin ibadah, maksiatnya terjaga jarang, itu nomor satu ya, semoga kita keluarkan ini ya. Ada yang nomor paling terakhir, paling jelek, sudah ibadah enggak, maksiatnya jalan ya, Masya Allah musibah, suruh sholat enggak, suruh ngaji enggak, suruh apa saja puasa enggak, sudah begitu judi, mabuk dan sebagainya, waduh, ini adalah perlawanan dari yang pertama tadi ya Perlawanan dari yang pertama, yang pertama al-ibadah maksiatnya jarang, ini maksiat tok ibadah enggak Ada tengah-tengah ini ya, masih naik pangkat lumayan ya Kalau masih judi, mabuk dan sebagainya kok masih sholat sama puasa, Alhamdulillah masih puasa sama sholat Lumayan ya, kita doakan semoga besok segera sadar enggak mau judi ya yang bermasalah yang terakhir tadi itu, jadi kalau masih sholat, insya Allah bakal sadar orang itu. Tinggal kita ajak saja sering sholatnya diperbaiki, insya Allah. Biar saya masih sholat, masih judi. Apakah kita biarkan judi? Ya, enggak. Cuman kita syukuri, kita besarkan hatinya dia masih mau sholat. Semoga dengan sholatnya itu akan menjadikan dia itu benar-benar tanha anil fashia iwal mongkar. Sholatnya itu betul-betul menghentikan daripada kemaksiatan. Lalu bagaimana kita mengingatkannya? Masih mudah itu, celahnya masih ada, dia masih beribadah artinya masih kumpul di masjid, masih sering kumpul dengan kita dan biasanya negur orang memang harus kita punya taktik ya Nabi Muhammad itu kalau negur itu halus tahu orangnya itu berbuat maksiat tidak langsung ditunjuk, hei kamu maksiat Nabi Muhammad hanyaman mabalu aku amin, kenapa kok ada orang begini gitu loh. Jadi orang itu kerasa sendiri, ya Ini kamu ini begitu ya, apa mabuk kemarin ya Enggak ada, jadi orang hadir majlis tidak pernah tersakiti oleh Nabi Muhammad, semuanya merasa tersanjung dibesarkan hatinya Makanya tetap kita harus mengingatkan Tapi tidak boleh katakan enggak apa-apa kamu mabuk, ya, salah kalau begitu Kita tidak mengatakan enggak apa-apa mabuk, kita katakan Alhamdulillah masih sholat gitu kan mabuknya gimana? ya enggak benar, tapi bagaimana dia kita tarik? Alhamdulillah masih mau sholat masih mudah, masih ada kesempatan untuk bertemu yang enggak pernah sholat susah kita cari kalau enggak mabuk zina, kalau enggak teler dia adalah nyuri, kan repot begitu kapan kita bertemu? maka kalau masih bisa punya kesempatan bertemu itu adalah luar biasa dan orang menghadiri majelis itu ada rohaniat kalau anda tidak mendoakan maka malaikat yang mendoakan, kurang apa ini? Kita ajari saja hadir ke majelis dengan ketulusan. Luar biasa, malaikat mendoakan dengan rahmat. Rahmat itu macam-macam hidayah, rahmat, rizki rahmat, kebahagiaan adalah rahmat. Hadir di majelis itu seperti itu, asalkan tulus di dalam dia. Berniat, maka Allah akan memberikan itu semuanya. Maka Anda harus terus berusaha untuk membawanya dengan cara yang paling halus. Caranya kalau datang ke majelis Anda, jangan dicaci kejelekannya. Sebab kadang-kadang orang bersemangat ini gimana masih ada orang ngaji kok masih mabuk itu model apa yuh ntar singgung dia nya ya gak mau ngaji sekalian wah gara-gara ustadznya dong nanti ya mungkin kalau membahas yang halus tentang keutamaan mengaji Alhamdulillah semoga berkat ngaji kita ini jangan langsung yang mabuk yang soal yang lain semoga kita jadi bersih hati semoga yang gak puasa jadi ahli puasa mabuknya terakhir termasuk barangkali ada yang mabuk jangan yang pertama yang, yang mabuk jadi sembuh tersinggung nanti ya jadi kita punya strategi lah, makanya seorang da'i itu harus hakim, bijak Bahkan Nabi Muhammad sendiri diajar Rasulullah mau dakwah bilang hikmah Awas, hikmah Hikmah itu tepat, gak ada yang tersinggung, gak ada yang tersakiti, gak ada yang merasa terusir Sehingga biarpun dia ahli maksiat datang di majelisnya Nabi Muhammad nyaman sekali, dua kali, tiga kali tiba-tiba menjadi ahli taubat Itulah cara kita di dalam menyampaikan kebaikan. Kemudian kalau anda merasa tidak mampu untuk berbuat hikmah, jangan ditangani sendiri. Sebab bisa saja malah menjadikan orang itu lari. Anda bisa mentok tolak kepada yang lainnya. Sehingga dengan kesadaran anda semacam itu, kesombongan kita pun akan hilang. Kadang-kadang orang ingin merasa, harus aku yang menundukkannya. Harus aku yang menjadikan sebab tobat. Tobat di tanganku, itu kan kesombongan. Anda tidak harus menjadi pejuang yang terlihat. Anda mungkin minta tolong sama orang, mungkin anda mengundang pengajian fisiki kiyanya kiai Punten. Di sini tu orangnya masih begini-begini, tapi tolong ngomong yang halus kiai. Oh ya, gampang kiai yang ngomong enak anda dapat pahala, tapi tidak usah di, enggak enggak ada yang tahu. Inilah termasuk, makanya termasuk cara dakwah yang harus kita hadirkan diantaranya ada beberapa poin ya barangkali tidak bisa dihadirkan semuanya. Satu apa? Yang satu saat pertama adalah tidak semua kebenaran harus diucapkan hari itu. Mungkin besok, lusa, minggu depan, cari celah dulu. Kalau anda belum pernah kumpul sama dia, jangan ngomong. Mungkin harus, harus ngundang makan sate yang enak dulu. Besok, maya, mungkin ya segera main kemana. Baru nanti ngomong minggu depan. Ini nggak pernah kenal nggak apa-apa langsung negur tersinggung satu. Jadi tidak semua kebenaran harus diucapkan hari itu. Tapi harus diucapkan tapi kadang perlu waktu ya kemudian yang kedua adalah jangan merasa uh, kebenaran tidak harus anda yang menyampaikan artinya jangan anda merasa mampu melakukan jangan anda jangan anda merasa hanya anda yang mampu melakukannya jangan merasa anda yang bisa saja tidak, belum tentu kalau anda merasa tidak pas, minta tolong orang lain kadang kapasitas, kadang kemampuan itu menjadi nilai guru kita yang salah Mustahil kita mengingatkan, dengan bahasa langsung, mungkin suul adab Tapi tetap harus ada keinginan, kenapa guruku semacam itu Mungkin dengan bahasa yang indah, serim surat, pokoknya harus ada tata kerama Jadi jangan harus anda yang melakukan, mungkin melalui orang lain Kemudian masalah apa tadi oh 70, Masya Allah ini adalah Hadis sataftariku ummati ilah thalas wa sabi'ina firqatan ya Kuluha fin nari illa wahidah Ini hadis ya Pertama kalau membahas hadis ini itu panjang ya Satu Sataftariku ummati Ummatku Umat di sini kan ada dua macam Apakah umat dakwah atau umat ijabah Umat dakwah itu sebab orang kafir pun adalah umat Nabi Muhammad SAW Tapi mereka tidak pernah menjawab Nabi Muhammad Tetap dianggap umat Umat dakwah atau umat ijabah Kalau umat dakwah itu umum Abu Jahal juga umat Nabi Muhammad Selagi hidup bersama Nabi Muhammad namanya umat Tapi ada umat dakwah Ada yang kedua umat ijabah Yang menerima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kira-kira yang disebut Nabi Muhammad umat yang mana? Umat dakwah atau mutnijabah dan tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, uh, riwayatnya pun berbeda-beda. Itu memang direwatkan oleh Abu Dawud, Baik Imam Hakim, itu kulluha finnari illa ya Imam Abu Dawud dan Imam Hakim mengatakan semuanya itu di neraka dari 73 kecuali satu di surga. Tapi Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan semuanya di surga kecuali satu. Jadi banyak riwayat-riwayat yang semacam itu. Bahkan Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus mengatakan bahasanya Kulluha fil jannati Semuanya di surga Illa zanadiqah Kecuali orang zindik Ada bermacam, kalau tidak salah ada 4 atau 5 macam riwayat kita tidak bisa menghadirkan Karena tidak semuanya kita ingat, ada Ibu Nabi Syaibah mengatakan Kulluha fil jannati ila wahidah Ibu Dailami mengatakan kulaha fil jannati semua di surga kecuali zaniqah Kemudian dari bermacam-macam riwayat ini maka para sebagian ulama hati-hati untuk mengambilnya seandainya riwayat itu satu model seandainya ya ini adalah masalah ilmiah pelik ya seandainya riwayat itu satu model misalnya sataftariku umati ila thalath wa sabi'ina firqotan kullaha, kulluha finnari illa wahidah umatku akan terbelah menjadi 73 semuanya di neraka kecuali satu seandainya hadisnya hanya ini saja modelnya tapi ini seandainya ternyata tidak macam-macam riwayat ada kulluha filjannad finnishan semuanya di surga kecuali zanadikoh orang zintik bahkan ada riwayat Kullu hafidil jannati illa wahidah semuanya di surga kecuali wahidah Ibn Abi Syaibah meriwayatkan itu artinya ini adalah dalam segi riwayat bermacam-macam di saat seperti itu lebih hati-hati agar tidak usah diambil itu riwayat tidak usah kita mengurus firqoh yang macam-macam ini tidak usah kita bingung akan tapi sebagian ulama langsung mengambil hadis ini anggap saja hadis ini adalah satu kata tapi sebetulnya tidak, karena banyak riwayat di sini, mulai dari umat dakwah atau apa umat ijabah, kemudian riwayat-riwayat yang macam-macam ini. Kemudian ada satu imam ya namanya Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu adalah pembaharu mathap Imam Daud al-Dahhiri, termasuk mathap ahli sunnah wal jamaah, cuman uh, pendapat-pendapatnya banyak tidak dibukukan. Imam bin mengatakan bahwasanya hadis ini sama sekali tidak benar ditolak mentah-mentah kemudian Imam ad-Dhahabi dan juga uh, Imam ad-Dhahabi seingat kami, Imam ad-Dhahabi juga memberikan satu catatan bahwasanya riwayat dari Imam Hakim itu kan tadi riwayat Imam itu ada perawi yang tidak boleh diambil hujjah artinya ada perawi yang bisa, tidak bisa diambil artinya secara tidak langsung Imam Adz-Dzahabi mengatakan hadis itu adalah lemah tidak perlu diambil apalagi untuk menghukumi orang lain kafir atau tidak kafir keluar dari Islam atau, atau masuk neraka atau masuk surga baik ini banyak riwayat ini masalah ilmiah yang sebetulnya ee, harus itu majelisnya lebih khusus tapi enggak apa-apa karena sudah ditanyakan intinya riwayatnya macam-macam, tidak satu riwayat itu saja bukan semuanya adalah di neraka lalu satu masuk surga riwayat bahkan Syekh Zahid Al-Kawthari beliau seorang pakar al-sunnah wal-jamaah mengatakan riwayat yang mengatakan bahwa semuanya di neraka kecuali satu itu ashar, lebih mazhur tapi yang mengatakan semuanya adalah di surga kecuali satu, itu adalah lebih kuat Zahid Al Qathari orang besar Syekh Imam Zahid Al Qathari mengatakan bahasanya bahwasanya riwayat Kulluha finnari illa wahidah semuanya di neraka kecuali satu itu adalah Ashhar lebih mazhur tapi yang mengatakan kulhuha fil jannati ilah wa ini adalah akwa itu lebih kuat atau takbir lain lebih lebih kuat akwa atau lebih lebih kuat itu artinya apa ada sini macam-macam sehingga dalam bahasa istilah hati itu ada itirop ya dalam segi makna dan riwayat itu ada model macam-macam maka lebih baik itu kita tunda dulu baik kita ngikuti yang sudah berjalan semuanya pakai dalil itu. Ini masalah ilmiah, tolong dakik ya. Barangkali ini ada direkod, direkam supaya tidak salah paham nanti ya. Ini bisa ditulis ulang ini, karena kita kalau salah di sini berbahaya ini. Kita ikut apa yang ditulis oleh para ulama, bahwasanya yang pernah dihadirkan ulama adalah riwayat dari Imam Abu Dawud dan Imam Hakim. Kullu habil jan finnari ilawahidah. Semua masuk neraka kecuali satu. Baik, anggap saja kita ikut riwayat itu, anggap saja. Tapi kita tidak mengambil itu saja kan? Anggap saja riwayatnya semuanya adalah di neraka kecuali satu. Satu itu ditentukan atau tidak oleh Rasulullah? Kan tidak ditentukan kan? Bagaimana kita akan menunjuk engkau di neraka, engkau di neraka, engkau di neraka Sementara Nabi Muhammad tidak pernah menunjuk Tapi semuanya berusaha bagaimana untuk menjadi kelompok yang satu ahli surga itu bagaimana? Lalu ada ciri-cirinya Man alaihi anawu ashabi Golongan selamat itu adalah yang aku ada Bersama man alihi ana wa ashabi. Sebuah kelompok yang masih mengutamakan aku atau me, kelompok yang aku ada di situ dan para sahabatku. Maksudnya kelompok yang masih mempercayai bahasanya yang harus kita cintai adalah Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Atau kelompok yang masih mengagungkan sahabat Nabi SAW. Maka ini adalah ciri kelompok yang benar. Atau yang sering disebut zaman sekarang adalah ahli sunnati wal jamaati. Selain itu adalah keluar dari apa, apa tidak benar. Ahli sunnah wal jamaah. Kemudian setelah itu ahli sunah wal jamaah akan bermacam-macam Akhirnya macam model ini model itu dan sebagainya Sudahlah bukan tugas kita untuk menghukumi ini kafir Sayyidina Imam Abdul Hasan Al Ash'ari mengatakan Kita tidak mengkafirkan ahli Qiblat Selagi orang itu berashadu Allah ilallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Dia adalah saudara kita Asalkan dia tidak punya cetusan-cetusan yang mengeluarkan mereka dari Islam Misalnya Ahmadiyah dia mengatakan asyhadu allahiloh syadu nabi muhammad rasulullah. Tapi kan cetusannya mengatakan ada nabi selain nabi lagi. Lah ini lain, keluar. Dia sendiri yang mengeluarkan. Kalau kita orang yang berasyhadu allahiloh syadu nabi muhammad rasulullah, itu adalah saudara kita. Tapi di saat mereka mengatakan Tuhan itu duduk nongkrong di atas ars, itu adalah bahaya. Bisa saja ini kita hukumi langsung keluar dari Islam. Karena Allah tidak butuh tempat. Kalau kita mengatakan Allah bertempat, akhirnya tidak beda dengan makhluk menyamakan Tuhan dengan makhluk syirik. Ini berbahaya. Jadi intinya begini ya, kita tidak usah mencari-cari siapa yang masuk neraka gitu loh ya. Tapi kita berusaha bagaimana kita menjadi ahli surga dengan cara belajar manhajnya para ulama-ulama kita yang sudah benar sanad dari guru, dari guru, dari guru hingga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yaitu manhaj yang ahli sunnati wal jamaati. Misalnya kelompok yang namanya Syiah. Kita itu tidak mengatakan Syiah kafir, kecuali di saat Syiah sendiri membuat ulah waktu mengatakan dengan terang-terangan Quran itu kurang Lekan, Akhirnya Syiah itu kafir karena kalimatnya sendiri Kalau kita tidak diperkenankan mengatakan Syiah kafir, Syiah B kafir, Syiah C kafir Tapi di saat mengatakan Quran ada perubahan, Abu Bakar As siddiq Umar adalah penjahat kekuasaan, Siti Aisyah adalah pelacur Sementara Al-Quran menyanjung Siti Aisyah, lah ini dia keluar dari Islam karena ulah mereka sendiri. Ini yang harus di Kita tidak pernah mengkafirkan siapapun kecuali karena ulah mereka. Jadi mereka yang menjadikan mereka sendiri itu keluar dari Islam. Dan ini harus di Manhaj kita, manhaj ahli sunnah wal jamaah, kita tidak akan mengeluarkan orang yang berasyadu Allah wa asyadu wa wa'ala khadar rasulullah. Dia sebagai ahli Qiblat. Tidak, selesai ini. Ini adalah ka'idah dalam memahami masalah akidah Kemudian kita tidak usah bingung, nanti ini bingung tujuh. Kadang-kadang anda ini adalah kitab Firok ini, kita tentang Firok ini tetap Bingung yang menghitungnya, kok tambah lagi ya Sekarang ada lagi, eh muncul yang di Cerebon ada 4 Kemarin sudah 7-3, berarti masih 80, bingung nanti kita kurusi bilangan-bilangan gitu ya kan sudah dihitung 73, eh di kuningan ada, di ini ada, di itu ada, jadi berapa? 173, terus gimana? bingung kan? jadi bukan jangan anda memikir masalah hitungan, bahkan ada mengatakan karena hitungan itu menunjukkan begitu banyaknya gitu loh orang-orang yang nyeleweng, nyeleweng, nyeleweng, nyeleweng, nyeleweng itu dan semuanya pakai label ahlil haqq, ahli sunnati wal jamaati ahli sunnah palsu banyak, hati-hati maka -hati. ahli sunnah yang sudah mendunia dengan sanat yang jelas adalah pengikut Abdul Hasan al-Ash'ari dan pengikut Imam Abdul Mansur al-Maturidi Abdul Hasan al-Ash'ari dan Mansur al-Maturidi dan itu ahli sunnah yang sungguhnya maka kita sederhanakan kita barangkali kalau harus menceritakan tentang ahli sunnah yang panjang lebar ruwet pokoknya begini saja anda itu adalah seorang muslim di samping muslim ahli sunnah wal-jamaah ahli sunnah wal-jamaah model yang mana? sekarang ada ahli sunnah palsu ahli sunnah wal-jamaah Ash'ariyah setelah Ash'ariah apa? Sufiyah. anda itu sufi, empat ini Adol mau selamat hap yang kelima ini boleh syafi'i, boleh maliki, boleh hambali Taip. Tadi ada yang bertanya lanjutannya Bagaimana dengan wahabi? Kita tidak akan menilai apakah itu wahabi Atau yang lain-lainnya Apa itu? Itu kita tidak penting tentang nama Tanyakan kepada orang itu Mau tidak dengan faham asyariah, dengan sufiah? Itu saja selesai Kalau mereka tidak mau siapapun gelarnya Biapun Muhammadi, wahabi Atau salafi atau segala macam, gelar-gelar besar tidak penting, itu nama akan tetapi percaya tidak, bahwasanya akidah yang benar adalah akidah manhaj yang ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah maturidiyyah bisa atau tidak? sebab kita tidak ingin mengklaim bahwasanya itu saja yang salah, ternyata ada lain muncul misalnya ada faham kelompok ini besok muncul lagi kalau kita menjelaskan nama-nama pusing ada pakai gelar-gelar ini, ada yang katanya ahli hadis, apa darul hadis, ahli sunnah, darus sunnah, mungkin jama'atus sunnah, atau macam-macam Kemudian ada jama'ah ahli sunnah, macam-macam, salafi, semuanya adalah gede-gede gelarnya, pusing orang melihatnya Tapi kita kembali kepada manhaj salafun soleh Mbah-mbah, ulama-ulama kita yang sudah jelas itu lihat Yang kemana-mana telah menyebarkan ilmu dengan sifat 20 nya Sifat 20 itu kan cirinya manhaj as'ariyah yang menghafal Allah wujud ki dan baka muhalafat Itu manhaj Ash'ariyah Jadi anda adalah muslim, ahli sunnah wal jamaah Ash'ariyah Boleh ditambah maturidiyah, kebanyakan di India Kemudian sufiyah, ahli tasawuf Jangan lepas, terserah dia namanya apa saja, kami tidak penting dengan nama ya Tadi bertanya tentang wahabi, tentang apalagi mungkin yang lainnya kita tidak penting tentang sebuah nama, sebab kalau masalah nama bisa berubah ubah Tapi kita hanya berbicara tentang isi, kalau tidak setuju dengan faham Ash'ariyah sama Sufiyyah, maka ketahui lah, ini adalah ciri-ciri akidah yang sesat. Selesai. Sebab yang namanya ahli sunnah wal jamaah, yang mewakili ulama ahli sunnah wal jamaah dari masa ke masa adalah pengikut Ash'ariyah. Anda bisa membaca Ghazali, anda bisa membaca as subuki anda bisa membaca siapa lagi? Suyuti, anda membaca an-nawawi, anda membaca ulama-ulama gede, itu semua adalah asyari kalau bukan maturidi tidak ada selain itu dan itu sudah mendunia ini muncul orang kemarin sore 200 tahun lalu, 100 tahun lalu maka tahun lebih salaf dari orang ahli salaf itu salafi palsu salafi yang sesungguhnya itu adalah ya anda semua itu adalah salafi karena salafi itu adalah orang yang mengikuti manhajnya para salaf bukan mengikuti perkataannya para salaf kalau perkataannya para salaf berbeda-beda Siti Aisyah mengingkari mesra'atnya me Nabi Muhammad dengan jasadnya kita ikuti, berantem nanti di dunia ini ya Abu Hurairah mengatakan adalah membasuh tujuh kali, tapi beliau pendapatnya adalah tiga kali membasuh bekas jilatan anjing jadi kalau mengikuti perkataan ulama, perkataan omongan mereka itu pasti orang tambah enggak bersatu tapi yang benar adalah mengikuti manhaj cara beristimbat, cara beristihatnya ulama salaf ulama salaf itu yang diwakili oleh para sahabat nabi tabiin dan tabi'i tabiin, tabiin. Nah, manhaj, metodologi dalam beristihatnya para salafunas soleh itu itulah yang akan menjadikan seorang salafi, kita ikut mereka kalau kita langsung ikut cara beristihat mereka, kita ini siapa? Namanya kita muqollit, orang yang bertaklid makanya termasuk tanda bukan salafi itu orang kemarin sore gak mau taklid itu langsung bukan salafi, ikut siapa sampean? ikut iblis kalau gak ikut para ulama, gak ikut madhab syafi'i, ikut setan mau ikut siapa? ikut guru saya, gurumu ikut siapa coba? guruku ikut guru gurumu lagi ikut siapa? coba tanya gak mau dengan imam syafi'i terus ikut siapa? coba Tanyakan siapa yang membukukan manhajnya salaf. Ini yang tidak bisa dipungkiri, yang belajar ilmu usul fikih rendahan kelas cebong, yang kelas ikan cedol ikan kecil itu ya, belajar usul fikih. Kalau ditanya siapa pertama kali orang yang mengumpulkan usul fikih, jawabnya adalah satu kata imam syafi'i dalam kitab risalah. Imam Syafi'i itu yang berusaha mengumpulkan perkataan orang-orang yang mendahului Imam Syafi'i, manhajnya ijtihad dikumpulkan dalam satu kitab namanya Ar-Risalah. Jadi Ar-Risalah itu kitab pertama dalam usul fikih dan itu manhaj ijtihad. Maka kita ikut orang yang faham manhaj ini, yaitu para ulama Syafi'i. Kemudian ulama Maliki, Madhab Malik, Imam Malik datang sebelum Imam Syafi'i. Apakah Imam Malik tidak punya manhaj? Punya, tapi belum dibukukan. Imam Abu Hanifah? Punya, tapi belum dibukukan. Para sahabat? Punya, tapi belum dibukukan. Siapa yang membukukan? Imam Syafi'i. Berarti kita ikut Imam Syafi'i. Jadi anda gotek bahasa Arab, bahasa Arabnya di kampung Arab gotek itu adalah anda itu salafi yang kental sekali kalau teh itu. Salafi yang sesungguhnya. Lah ini salafi palsu, Enggak mau katanya. Bertakret tidak boleh terus ikut siapa sampaian? Tanyakan ikut guru-guru mentok nanti, ayo, gurumu ikut siapa? Ayo, sunrankan masalah amal khos, siapa yang menerangkan masalah am dan kos? Mu'tlak mu'koyat siapa yang menerangkan? Terakhirnya apa? Ya Imam Syafi'i. Itu kok gak mau ngaku taklid ya, sok sombongnya. Balik ke Imam Syafi'i, tidak ada jalan kecuali harus ke Imam Syafi'i. Rosulullah ﷺ Inilah kadang-kadang orang sombong, kalau ketemu sama orang sombong ya sudah repot nanti ya Itulah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ya kita tidak peduli masalah nama ya Jangan masalah apakah namanya gede darul Apakah jamaah berdarul hadis darul sunnah darul ini apakah muhammadi wahabi nahdi segala macam itu adalah masalah nama-nama yang tidak penting kita hanya ingin tahu isinya, sebab nama bisa bermacam-macam ya Om, besok namanya ini berubah lagi ada satu organisasi yang berubah sampai 4 kali sampai hari ini ya ada dulu ada uh, Islam Jamaah setelah itu menjadi Darul uh, Hadis dulu Islam Jamaah kemudian 6 kali kemudian apakan macam-macam ya Tuh. ada lagi macam-macam kalau masalah nama pusing nanti besok berubah ganti lagi ya paling terakhir adalah nama as-salafi waktu hebat. pondoknya mbah mbah panjenengan semua itu sudah dari dulu di mana al-mahadd as-salafi. Sebelum datangnya manusia aneh itu sudah salafiyah. Lah ini orang kemarin sore ngaku ijtihad, hadis 40 aja enggak hafal. Sudah wallah alam bisawab, sudah gayanya ijtihad. Lah itu kok ngaku salafi? Berarti salafi palsu. Itu adalah nama. Jadi salafi ada dua macam ya, salafi palsu ada salafi asli. Kemudian ahli sunnah palsu, ahli sunnah asli ya, nah, itu ini adalah masalah itu, itu adalah masalah ilmiah. Masya Allah lewat, mohon maaf ya. Ini karena permasalahan panjang tadi, tidak apa, apa mohon maaf. Insya Allah Allah menjaga kita semua akidah yang benar ya. Buat istirani kustirani yang akan makan anak seperti itu, masya Allah berikan kemudahan. Doa untuk keluarga yang lagi pada sakit Mas Nana Insyaallah memberi kesembuhan. Yang doa untuk ruang tua santri yang kesakitan fajar atau satoripin Insyaallah beri kesembuhan untuk salah satu jamaah meninggal di hari Jumat kemarin. Semoga Allah mengampuni dosanya memberikan kesabaran yang keluarganya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli istiqomah selalu menambah ketakwaan di hati kita rindu semakin rindu kepada Allah semakin benci kepada kemaksiatan semoga Allah menjadikan kita sebab orang lain menjadi baik semoga Allah menyatukan umat ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari perselisihan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang telah mendahulu kita termasuk usul yang sakit disembuhkan yang lagi ujian dimudahkan dapat ilmu yang manfaat berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma rahhamna wala tu'adzibna wa ansurna wala ta'dzilna wa'afina wala tumritna wa akrimna wala tuhinna wa a'thina tu'thina alaina innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah ya Allah Ya Allah, Ya Allah Berikan kepada kami kerinduan untuk beribadah kepadamu Ya Allah Berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad Dan berikan kepada kami rasa takut akan siksamu Ya Allah Sehingga kami bisa menjadi ahli ibadah Sekaligus kami orang yang paling takut untuk bermaksiat Ya Allah Jagalah iman kami, jagalah akidah kami, jagalah akidah keluarga kami, jagalah akidah guru-guru kami Jagalah akidah anak murid kami, ya Allah, jagalah akidah tetangga kami, ya Allah Di saat ada pencemaran akidah, saat ada perusakan perusakan akidah, ya Allah Hanya kepada-Mu kami mengadu, hanya kepada-Mu kami memohon perlindungan Ya Allah, wujudkan keindahan di dalam masyarakat kami, sehingga kita kami senantiasa hidup dalam cinta karenamu Wujudkan kemesraan dalam rumah tangga kami, suami yang semakin mencintai istri, istri semakin mencintai suami dalam irama kerinduan karenamu. Kepadamu ya Allah, rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad yang belum mendapatkan pasangan, berikan kepada mereka, mereka pasangan orang-orang yang koridoi orang-orang yang engkau cintai ya Allah, yang menjadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat, tetangga kami yang belum sholat, jadikan mereka ahli sholat yang masih sering mabukkan dan minum-minuman keras jadikan mereka ahli tawaat kepadamu dan bencikan mereka kepada kemaksiatan angkat mereka, muliakan mereka ya Allah, ya Allah berikan kepada kami semua keturunan yang soleh-solehah ha. keturunan yang soleh-solehah ha. anak-anak yang bakal, orang-orang yang bakal engkau eh, yang bakal dibanggak oleh kasihmu Nabi Muhammad Ya Allah mudahkan segala urusan kami Lapangkan rizki kami Jika ada yang sakit sembuhkan Jika ada yang punya hutang Ya Allah mudahkanlah kami Di dalam membayar hutang kami ya Allah Berikan kepada kami rizki yang halal Yang menghantarkan kepada ridomu Panjangkan umur kami dalam ketaatan Serta sehat dan afiat Dan di saat engkau honda mencabut nyawa kami Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami Sujud dalam sholat kami Ya Allah Ya Allah, cabutlahnya wakil jamah kami dalam keadaan korido pada kami, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah berikan kepada kami keikhlasan, Ya Allah Berikan kepada semua orang membantu perjuangan kami keikhlasan, Ya Allah Mudahkanlah kami, Ya Allah Dan jadikanlah kami ahli masjid ini yang bisa memakmurkan masjid ini Dan berikan kemudahan dalam kami, Ya Allah Mempera Mendidik santri-santri, ya Allah Sehingga mereka bisa menjadi anak-anak santri yang bermanfaat Yang korido, Ya Allah dan mudahkanlah untuk emak kami membangun pesantren kami, ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang yang ikhlas, ya Allah memperlebar lokasi pesantren, ya Allah dan jangan sampai yang datang kecuali orang yang engkau rindu, ya Allah Jadikan siapapun yang datang adalah para kekasihmu, Ya Allah. Jika mereka adalah bukan orang ikhlas, jangan kau dekatkan ke tempat kami, Ya Allah. Jangan kau dekatkan ke tempat kami, Ya Allah. Kami hanya ingin orang-orang yang engkau ridha, Ya Allah. Orang-orang yang engkau cinta, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirat, ya hasanah, wa qina azab an-nar. ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa alhamdulillahi alamin. Al-Fatiha surat al yang enam tadi oleh mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufik wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh